Ojo nangis, aku ngerti kuya abot, tapi tolong diselaini bisik, sawangan aku ya, aku sih sayang ngerawahmu, kosok panggah diai sebuah